hari ini nah ah subhanallah <tuk> <tuk> oi hari ini mau ke ini mau ke mau ke tasik gitu dan anak kan masuk gini uh, besok gitu selasan tadi. Jadi kita mungkin agak cepat deh hari ini. <laughs> Baik, Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sabarilah, soltilah, wa siltilah, muriyukhlunak. Datangililah kaum kau ini. Ya, Alhamdulillah. Kita insyaf akan meneruskan kajian kita dan ayat yang kelompok ayat yang dibahas adalah ayat sembilan puluh sembilan ya, sembilan empat dan sembilan kita baca terlebih dahulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahi arrahmanir rahim fa in kana latlakumud da'ul akhiratu 'indallahi khansan tam من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالضالح ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر Wa Allahu ba'si um bima ya'malun ya Qul katakanlah in kanat laqamud darul akhiratu kalau negeri akhirat itu untuk kalian inda Allah di sisi Allah itu khusus untuk kalian khalisatan benar-benar murni untuk kalian minunin nasi, ya dan tidak ada jatah untuk orang-orang selain kalian, kata mannaun mauta, maka mintalah kematian, ingkung tum sawdikin kalau kalian benar, waliy ta mannuhu benar-benar mereka itu tidak akan pernah ya, memintanya selama lamanya bimakot damat aidihim disebabkan karena apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka wallohu alaihi wasallim do dan Allah maha tahu tentang orang-orang yang berbuat dolim waratajid dan nahum dan engkau akan mendapati mereka Ahrasan nasi Adalah orang yang paling menginginkan Ala hayatin untuk hidup Wa minad ladhina Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang musyrik sekalipun Ya waddu ahaduhum Salah seorang di antara mereka menginginkan Law yu'ammaru alfasanatin untuk diberikan usia seribu tahun. Wahmahuabi muzahzihih min al adab ayu ammar. Meskipun kalau diberikan usia seribu tahun itu tidak akan membuat mereka itu terbebas dari azab Allah. Wallahu basirun bima yamalun dan Allah Maha melihat tentang apa yang mereka perbuat. Di sini ada dua tema ya terkait dengan orang-orang Yahudi. Jadi kita masih berbicara tentang orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah ajakan kepada orang-orang Yahudi untuk melakukan mubalahah. Yang kedua adalah keinginan mereka untuk mendapatkan usia yang panjang. Ya. Baik, yang pertama adalah dakwahul Yahudi ilal mubahalah. Ya. Ajakan terhadap Yahudi untuk melakukan mubahalah. Apa yang disebut dengan mubahalah? Mubahalah adalah dua belah pihak atau dua pihak. Ya, yang bersengketa, yang berselisih, kemudian untuk membuktikan siapa yang benar diantara mereka, maka mereka kemudian mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu Wataala untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, itu yang disebut dengan mubahala. Rawa Muhammad bin Ishaq al-Ibn Abbas Raja Allahu Muhammad bin Ishaq Meriwayatkan dari Ibn Abbas Raja anhu. Anhumah Yaqulullahu ta'ala li nabiyyi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Qul inka natlak muddarul akhiratu indallahi khalisata min dunin nasih Fata menawul mauta ingkung tum sorikin. Katakanlah kalau negeri akhirat itu khusus diisi Allah untuk kalian saja, tidak untuk manusia yang lain, maka mintalah kematian jika kalian itu orang-orang yang benar. A'udhu bil mauti ada ayl fariqaini akzab. Artinya adalah mintalah kematian untuk Salah satu dari dua kelompok yang paling berbohong, atau yang berbohong. rasulillah Mereka menolak itu kepada Rasulullah SAW. Dan karena itu, Maka walayyata mannahu abadan bima qaddamat ahidihim. Mereka itu tidak akan pernah selama-lamanya meminta kematian itu disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri wallahu alimun bil Allah Maha tahu tentang orang-orang yang zalim aibi'il bihim bima indahum minal ilmi bika wal kufri bidzalika artinya adalah karena pengetahuan mereka tentang engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mereka <tuh> itu yakin tentang kebenaran Muhammad sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam wal kufri bidzalika pada waktu yang sama mereka kufur terhadap apa yang mereka ketahui sebagai sesuatu yang benar walau tamannau yawma qala lahum dzalika andai saja mereka meminta kematian itu pada hari ketika Allah membicarakan atau menyampaikan Firman-Nya ya, kepada mereka tentang hal itu, ma'bak yang ada arti Yahudi Yunidlamata, maka tidak akan ada di atas permukaan bumi itu seorang Yahudi pun kecuali dia akan mati. Wakwal al-dzuhak an Ibn Abbas al-dzuhak meriwayatkan satu penafsiran dari Ibn Abbas, kata manawud mauta itu artinya adalah فَسَلُّ عَلْمَوْتَ mintalah kematian. Tamanna jadi ini kan ada yang disebut dengan Tamanna Tamanna itu sebenarnya adalah pengharapan yang mustahil itu yang disebut dengan Tamanni ya. karena sebuah pengharapan yang dekat kemungkinan akan menjadi kenyataan itu itu bukan disebut dengan Tamanni tetapi roja harapan ya Nah, jadi apa yang disebut dengan tamanni di sini yang dimaksud adalah itu meminta ya, yeah, meminta. Jadi ini yang kemudian ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Karena itu maka fataman dawul mauta artinya pasaluan mauta. Mintalah kematian. Warau Abdurrazzaq an Ikrimah qawdahu ya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ikrimah ya tentang firman Allah fa tamannaul mauta in kuntum sadiqin ya qala qala ibn abbas lau tamanna yahudu al mauta lamatu <coughs> kalau orang yahudi itu meminta kematian maka mereka akan mati warai bab khatim alabi an abisa an al said bin, bin jubair an ibnu abbas qala La tamannadu mauta la sharqa ahaduhum bariquhu. Kalau mereka meminta kematian maka kilatnya itu akan menyambar ya, salah seorang di antara mereka. Wa hadhihi asanidush sahihatun ila Ibnu Abbas dan ini adalah sanad yang sahih kepada Ibnu Abbas. Wa qala Jarir tafsirih Ibnu Jarir at di dalam tafsirnya mengatakan wa balaghana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sampai kepada kita bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan law annal yahuda tamannaul mautana matu kalau orang yahudi itu meminta kematian mereka akan mati walaw ala wala wala ra'au maq'idahum minan nar wa hum akan melihat tempat duduk mereka itu di dalam api neraka wa law yubahiluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saja orang-orang yang melakukan mubahalah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar la raja'u la yajiduna ahlan wala malan mereka akan kembali dan mereka tidak mendapatkan harta dan tidak mendapatkan keluarga atau so, tidak mendapatkan keluarga dan tidak mendapatkan harta Nah jadi hadir r.a.w. konteks ayat ini adalah terusan dari kejahatan-kejahatan yang pembicaraan tentang kejahatan-kejahatan orang Yahudi yang dibicarakan di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam ayat-ayat sebelumnya Khususnya Ketika di dalam ayat-ayat sebelumnya itu Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Orang Yahudi itu Menganggap bahwa Yang akan masuk ke dalam surga itu hanya mereka saja Ya Hanya mereka saja Dan itu akan terus berulang Di dalam banyak ayat bahwa Orang Yahudi menganggap surga itu hanya diperuntukkan untuk mereka, yang lain itu kontrak, gitu. <laughs> Masih penting kontrak ya. Yang lain itu sama sekali tidak akan mendapatkan jatah dari surga. Ya. Surga untuk mereka, neraka untuk selain mereka. Ya. Dan karena itu maka bahasanya juga sangat rasialistik, gitu. Karena itu mereka menyebut yang disebut dengan ummiyun, gitu itu memang mereka tidak mendapatkan jatah apa-apa dari sisi Allah ya. itulah yang kemudian membuat mereka menganggap bahwa boleh apapun bisa dilakukan bertentangan dengan ajaran Taurat itu boleh dilakukan asal tidak terhadap sesama mereka itu asal terhadap selain mereka nah ini di dalam banyak ayat itu disebutkan alasannya adalah karena mereka menganggap diri mereka itu adalah sebagai abnaullahil mukhtar. Ya. Adalah anak-anak Allah yang dipilih. Atau anak-anak Allah pilihan. Sha'bullahil mukhtar. Karena itu menjadi bangsa pilihan Allah. Gitu. Nah dulu pernah saya menyampaikan tentang uh, apa uh, lima mitos yang membangun kekuasaan Israel gitu ya dan itu dibahas oleh rojih Karudi itu dengan sangat baik Hai ya. satu diantaranya adalah pengakuan anggapan bahwa mereka itu merupakan bangsa pilihan Allah dan ya, bangsa pilihan Allah ketika bangsa pilihan Allah maka uh, mereka memiliki kelebihan-kelebihan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain mereka termasuk diantaranya adalah tentang jatah sorga kita tentang jatah sorga nah karena itu maka dalam rangka menguji mereka itu yakin enggak dengan itu ya apakah ketika mereka mengatakan bahwa sorga kelak di akhirat hanya untuk kami tidak untuk selain kami ini ini kemudian diuji setelah argumen segala bentuk alasan itu disampaikan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar tetapi masih mereka mengotot ya tentang anggapan kebenaran klaim-klaim mereka itu sudah setelah itu tidak ada lagi alasan tidak ada lagi argumen kecuali ya, dibenturkan dengan hati nurani mereka sendiri ya. Bagaimana cara membenturkan dengan hati mereka sendiri, itulah dengan cara, kalau benar coba kita mubahalah, ya. Mintalah kematian, karena itu maka ayat ini, ini dalam pandangan yang atau pendapat yang sahih, ini adalah ayat tentang mubahalah. Biasanya kita menganggap bahwa ayat yang tentang mubahalah itu adalah ayat di dalam surat Ali Imran, ya pemunhaja kafimi ba'dima ja'a akramunil ilmi faqulta ta'aluna abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa ankusana wa ankusakum thumma nabtahilna ada mubahalah di sini secara persis disebutkan di dalam ayat ini memang tidak disebutkan mubahalah karena itu maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini ibnu kafil memilih bahawa pendapat yang paling tepat tentang ayat ini adalah ayat mubahalah jadi kalau misalnya Benar bahwa Sorga itu hanya untuk kalian Tidak untuk selain kalian Coba deh gitu Minta kematian ya. Coba kematian itu Diberikan kepada Orang yang berbohong ya. nah, Jadi hadirin rahimahumullah ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menyebutkan bahwa mereka menolak untuk melakukan mubahlah itu dengan ayat yang kedua walan yathamannauhu abadhan Hai kata-kata lan-lan ini kan mengandung makna litab, lit, uh, litabid, ya litabit litabit itu untuk selama-lamanya tidak akan pernah beda dengan lam itu beda dengan la gitu lan itu mengandung arti ya bahwa ia tidak akan pernah ya bukan hanya tidak ketika itu tetapi memang untuk selamanya itu tidak akan pernah nah wala niatama nuhu abadhan ya sudah makelan pakai abadan lagi itu nah, ini menunjukkan bahwa benar-benar itu tidak akan pernah terjadi gitu mereka meminta kematian itu kenapa bima qoddamat ahidihim ya karena mereka sadar ya bahwa apa yang telah mereka perbuat itu itu tidak benar karena itu maka Allah 'ali membiz zalimin Allah maha tahu tentang siapa orang-orang yang berbuat zalim. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini satu hal ya, satu hal yang penting untuk kita uh, apa renungkan bahkan kemudian kita lakukan evaluasi tentang diri kita sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguhnya itu bisa diukur oleh hati nurani kita ya. bagaimana caranya caranya adalah diantara caranya adalah kita sudah siap belum dengan kematian gitu kalau ternyata kita belum siap untuk menghadapi kematian nah ini maka berarti menunjukkan bahwa sungguhnya makom kita di sisi Allah juga memang makom yang ya belum merupakan makom takarruh ya, makom yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. karena ketika makomnya adalah sudah makom kurba ya, maka ada kecintaan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. dan itulah yang kemudian banyak apa? banyak uh, kisah-kisah di mana ketika orang menghadapi sakaratul maut itu itu dengan wajah yang apa dengan wajah yang ceria ya kenapa dengan wajah yang ceria? Ini karena memang sudah akan bertemu dengan Allah yang dicintainya ya. Mirip dengan orang akan bertemu dengan orang yang dicintainya. Nah, ini pasti akan ada kebahagiaan. Ketika ya akan ada orang datang kemudian dia merasa tidak serak ya tidak senang didatangi nya itu justru menunjukkan bahwa ada jarak psikologis antara dia dengan orang yang datang itu demikian pula manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu merasakan ada keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka itu salah satu indikator bahwa dia memiliki kedekatan qurbah dengan Allah Subhanahu wa taala nah jadi itu yang yang pertama ya jadi hadirin nurhammaku bapak dan ibu semua ya ayat ini memang berbicara tentang orang-orang Yahudi ya ketika Allah subhanahuwataala membenturkan mereka itu pengakuan mereka itu dengan ya kira-kira ya mereka siap nggak untuk mati ya mereka tidak akan pernah meminta kematian itu karena mereka tahu ya tentang apa yang mereka perbuat telah itu maka din rahimakumullah satu hal yang kedua adalah bahwa manusia itu itu tahu persis tentang kadar dirinya kadar perbuatan-perbuatan yang dilakukannya karena itu maka ayat Al-Qur'an mengatakan balal insanu ala nafsi walau an quma ya manusia itu tentang dirinya itu basiroh dia tahu persis walau alkomatiroh meskipun ketika bertemu dengan orang bisa banyak alasan gitu bisa banyak alasan tetapi dalam relung hatinya itu tahu gitu kan nah itu manusia ya karena itu maka siapa yang paling tahu tentang diri kita ya kita sendiri ya. itulah sebabnya Orang yang tahu diri itu adalah orang yang bisa memperbaiki diri. Ya. Karena itu maka saya teringat satu apa, suatu hari Abdullah anak Umar bin Abdul Aziz itu dikabarkan dia punya cincin yang terbuat dari perak. Karena sebenarnya tidak apa-apa ya, seseorang seorang laki-laki memakai cincin dari Perak gitu tapi, tapi karena ia adalah seorang anak khalifah yang sangat zuhud, orang kemudian tahu bagaimana kapasitas orang tuanya bapaknya, dilaporkan ya, kepada bapaknya bahwa Abdullah itu itu punya cincin yang terbuat dari Perak ternyata orang tuanya memang kelop gitu kan, antara persepsi orang dengan Kadar sesungguhnya dari Amirul Mukminin ya Umar bin Abdul Aziz, beliau merespon dengan luar biasa ya. Dan kemudian ia menulis sebuah surat dan mengatakan kalau kamu ingin punya sebuah cincin maka ambillah cincin itu yang terbuat dari besi. Ini ini, ini sekedar cincin dari perak ya. Anak Amirul Mukminin bayangkan itu, gitu sekarang anak seorang pejabat besar itu kan wah itu kan wajar saja dia bapaknya pejabat misalnya gitu. Ini Amirul Mu'minin ini yang apa rakyatnya sejahtera betul yang tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat ini gitu. Nah, kalau dia mengatakan kalau kamu mau membuat apa punya cincin maka cincin itu ambillah cincin itu yang terbuat dari besi dan tulis di atas cincin itu kata-kata rahimallahu man arofah kodro nafsi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang yang tahu diri tahu diri ya, jadi karena itu orang sering mengatakan tidak cukup percaya diri tapi harus juga tahu diri gitu kalau percaya diri tidak tahu diri maka akan terjadi overconfident ya gitu Ya, kepercayaan kepada dirinya berlebihan padahal ya tidak sesuai dengan kapasitasnya yang dibutuhkan adalah percaya diri yang sesuai dengan kapasitasnya kan itu nah lengkap percaya diri, tahu diri gitu, nah jadi ini ayat ini juga yang kedua berbicara tentang harusnya kita atau keharusan kita untuk tahu diri ya Setiap orang tahu tentang dirinya hanya terkadang al-qoma'dzira itu tadi. Ya, karena itu ada yang disebut dengan al-kibru. Al-kibru itu adalah sikap ya di mana ia menganggap dirinya itu lebih besar dari kapasitas yang sesungguhnya padahal dia tahu tentang kapasitas sesungguhnya itu. Nah, itu yang disebut dengan al kibru karena orang yang dia memposisikan dirinya sebagai orang yang besar tetapi memang sesuai dengan kebesaran di dalam dirinya itu adalah satu perkara yang wajar. Ya. Seseorang yang posisinya di atas tetapi kemudian rendah diri itu juga kan bermasalah. Bukan sikap yang baik gitu. Ya seorang yang seharusnya memerankan peran-peran penting karena posisinya di tengah masyarakat apakah dia sebagai pejabat, apakah dia sebagai tokoh, tetapi dia kemudian malah diam karena tidak merasa percaya diri ya untuk melakukan peran-perannya ini kan juga tidak benar gitu kan. Nah, karena itu maka Umar bin Khattab ya ketika dia apa dipuji atau ketika apa uh, uh, apa uh, mendapatkan pujian-pujian dan lain sebagainya. Itu kan tidak kemudian membuat dia merasa uh, merasa gede gitu. Kenapa? Dia tahu tentang kapasitas dirinya yang gede gitu. Jadi karena itu maka seringkali kemudian para ulama mengatakan bahwa yang bermasalah dengan pujian itu adalah kalau ya, di dalam dirinya itu memang ada masalah gitu. Kan. Masalah ya di mana ia kecil kemudian pujian itu merasa dirinya menjadi gede lebih dari kapasitas yang sebenarnya nah inilah yang kemudian menjadi masalah dengan pujian-pujian yang didapatkannya itu Nah hadun rahimahumullah jadi walang yatamannawu abadan bima qaddamat ahidihim wallahu alimun alimum biadzalimin hadun rahimahumullah ya Karena itu maka di dalam penjelasan beberapa tafsir atau ulama-ulama ahli -ulama ta tafsir generasi awal tentang ayat ini walan yatamannau al-mauta in uh, kuntum shodiqin walan yatamannau maka itu sepakat bahwa yang dimaksud dengan tamanni di sini adalah as -soal, ya meminta ya tadi saya sedikit menjelaskan bahwa dari sisi bahasa yang disebut dengan tamanni adalah harapan ya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil itu kenapa mustahil karena tidak dibarengi dengan usaha ya tidak support ya tidak support itu itu pengertian dasarnya jadi seorang siswa menginginkan dia menjadi ranking satu tapi masuk sekolah saja malas malesan Nah, ini yang disebut dengan taman ni, ya. Tapi ketika dia ingin menjadi seorang yang apa berprestasi, kemudian dia me, apa berupaya keras untuk mewujudkan keinginannya itu, nah ini yang disebut dengan raja harapan. Ya. Harapan itu adalah harapan yang dekat dengan kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa karena upayanya ya mendukung untuk mendapatkan perkara yang dia harapkan itu. Nah, jadi beda dalam pengertian bahasa antara tamanni dengan roja Ya. Kenapa di sini disebut dengan tamanni ya karena kematian ya itu perkara yang tidak mereka inginkan itu karena itu maka ketika seolah-olah mereka meminta kematian atau ada ungkapan seolah-olah mereka mem, apa, meminta kematian itu adalah sebuah tamani karena memang tidak mereka inginkan itu itu yang dimaksud karena itu maka tamani sekali lagi di sini adalah berarti soal meminta ya maka mintalah kematian kepada Allah, mereka tidak akan pernah memintanya untuk selama-lamanya. Nah, seandainya saja mereka kemudian meminta kematian itu kepada Allah pada saat di mana ayat ini turun, permintaan mubalah ini terjadi, maka mereka akan mati keseluruhannya. Ini yang dikatakan oleh para ahli tafsir itu. Lamatu jami'a Ya, dan inilah yang kemudian pernah disebut oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Ketika mendapatkan sebuah kalimat Ibnu Jarir, itu artinya adalah At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, fi tafsirih berarti tafsir At-Tabari gitu. Nah, dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, andai saja seorang Yahudi itu mereka meminta kematian mereka akan mati. Ya dan mereka akan melihat tempat duduk mereka di dalam neraka. Nah, ini yang menjelaskan tentang ayat ini. Kenapa mereka mengatakan atau kenapa mereka tidak mau meminta kematian karena tahu sesungguhnya tempat mereka itu adalah neraka bukan surga meskipun pengakuannya adalah surga khusus untuk mereka. Tidak ada jatah selain mereka selain mereka masuk ke dalam surga. Nah, kalau mereka keluar untuk melakukan mubahala, ya, maka mereka akan kembali dan mereka tidak mendapatkan keluarga, tidak mendapatkan harta. Artinya adalah mereka akan mati. Gitu. Nah hadir rahimahumullah, ya, uh, kenapa mereka tidak menerima mubahala, permintaan mubahala dari Rasulullah SAW itu, itu karena itu. ya Karena mereka tahu tentang apa yang mereka perbuat, mereka adalah orang-orang yang dolim, Ya, dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad saw adalah Nabi yang benar. Ya. Mereka tahu persis tentang hal itu. Ya. Bahkan pengetahuan mereka tentang kebenaran Muhammad saw itu seperti pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka sendiri. Wanabi rohailah ayati kauluhu dan bandingannya ayat ini adalah dengan Firman Allah di suratil Jumua dalam surat Al jumuah kuliah ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliyaulillahi min dunin nasibata mannaul mautain kumtum sadiqin katakanlah baik orang-orang Yahudi kalau kalian menganggap bahwa kalian adalah para wali Allah orang-orang yang dekat dengan Allah ya dan selain kalian adalah orang-orang yang bukan wali Allah maka mintalah kematian kalau kalian benar. Wala yamannahu abadan. Bimaqaddamat ahidim dan mereka itu sama sekali tidak akan pernah meminta kematian itu karena apa yang telah mereka perbuat atau diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alim bil dan Allah maha tahu tentang orang-orang yang zalim. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya Painnahumulakekum kematian itu akan mendatangi kalian. Sowmaturadzuna ilaa Ali milwai bi wasyahadati kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui alam yang gaib dan alam syahadah. Painabbiukum bimakungtum takmalun kemudian ia akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian perbuat. Nah, jadi ayat ini adalah mirip atau sama dengan ayat 6, 7 8 di dalam surat al-jumuah ya. Intinya persisnya adalah apa ayatnya adalah ayat yang persis tentang apa pengakuan-pengakuan Yahudi dan kemudian ketika dibenturkan dengan apa kematian itu mereka angkat tangan di situ. Fahum alaihim laa aainullahu ta'ala mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat-laknat -la Allah Subhanahu wa taala. Lamaza'um annahum abnaullah wa ahibba'uh. Ketika mereka menganggap bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang paling dicintainya. Wa qalu dan mereka berkata lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani, ya. Doa ilar mubahala tiwa doa ala adzabul ta'ifatay ini minhum au minal muslimin mereka diajak untuk mubahala dan berdoa agar doa itu dijatuhkan kepada ya, salah satu dari dua kelompok yang berdusta baik mereka orang-orang Yahudi itu atau dari orang-orang Islam. Palam mana kalau anda lihat ketika mereka tidak memenuhi ya, panggilan itu, alimakunluahadin annahum dolimuna, maka setiap orang tahu bahawa mereka adalah orang-orang yang zalim. Diannah melakukan jazminah bimahum fihi, karena kalau mereka itu ya, jazimin itu memiliki kepastian, memiliki keyakinan yang kokoh, tentang posisi mereka itu lakanu akdamu ala dhalik maka pasti mereka itu akan melakukan itu falamma ta'akharu ulima kathibuhum ketika mereka tidak memenuhinya maka kebohongan mereka itu diketahui nah, jadi hadirin rahimahumullah ya, hal yang lain adalah bahwa ketika kita ini adalah pelajaran penting dari ayat ini ketika kita berhadapan dengan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, mengatakan kepada Allah dan Rasulnya hal-hal yang tidak sepantasnya dikatakan maka satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah mengingatkan dia tentang kematian nah, saya mendapatkan banyak cerita dari teman-teman yang berhadapan dengan dosen-dosennya yang kontroversial. Ya, sampai pada tingkat mengatakan sesuatu yang ya ada bau-bau kekufuran gitu dari pembicaraannya. Seorang teman yang kemudian memiliki apa memiliki semangat gitu. Eh, tapi kemudian eh, menganggap bahwa diskusi itu tidak berimbang ya karena secerdas apapun mahasiswa posisinya mahasiswa gitu ketika berbagai argumen itu disampaikan tidak uh, juga diterima gitu maka satu hal ternyata yang ampuh ya ini adalah pengakuan atau cerita testimoni seorang teman itu adalah mengingatkan kematian kita. Setelah diskusi terjadi ramai di dalam kelas itu saya katakan dia katakan bahwa saya tidak punya lagi argumen kecuali dengan mengingatkan dia kematian. Dia mengatakan, "Bapak, ya, Bapak bebas berbicara apapun seperti apa yang Bapak inginkan. Bapak bebas menyampaikan argumen, ya." Ya selogis apapun yang bapak anggap itu adalah sebagai argumen yang logis ya tetapi ingat ya bapak lebih tahu tentang kebenaran itu ya kita tahu tentang kebenaran berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul bagaimana para ulama berbicara tentang kebenaran itu dan bapak lebih tahu tentang sorga dan tentang neraka dan semua kita akan mati gitu. Diingatkan itu ternyata dia diam katanya.aksud lo berbicara tentang Al-Qur'an itu bukan sebagai wahyu Allah macam-macam gitu. Ternyata ketika disampaikan tentang kematian dia diam gitu dan kemudian dia mengalihkan pembicaraan pada tema yang lain gitu. Nah, jadi Al Quran itu menyampaikan tentang metode itu. Jadi ketika seluruh argumen itu sudah mentok gituan, maka satu-satunya argumen yang bisa mengakhiri perdebatan-perdebatan itu adalah tentang kematian, gitu. Kan. Dan inilah yang kemudian terjadi bukan hanya dalam kasus ketika Rasul berhadapan dengan orang-orang Bani Israel, tetapi juga ketika berhadapan dengan orang-orang Nasrani Najran, gitu. Kan. Oleh karena itu wa hak dan ini adalah kamada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabdana dan ini adalah sama dengan ketika Rasulullah mengajak delegasi najron dari kalangan nasroni ba'da qiyamil hujjati alaihim setelah kemudian berbagai argumen itu disampaikan fil munadharati dalam sebuah perdebatan Wau tuwihi mu dan mereka masih tetap bersikukuh dengan pandangan-pandangan mereka, penolakan-penolakan mereka tentang kebenaran argumen-argumen itu maka hajakan yang terakhir adalah ilal <tuh> mubahhalati untuk mubahhalah. Karena itu maka fakola Allah berfirman taman hajakafihi. Ya. Siapa yang berhujjah kepada engkau tentang hal itu? Membak di maja akal minar ilmi setelah datang pada engkau kebenaran ilmu pengetahuan fakulta maka katakanlah taalum mari nan uabna kita ajak anak-anak kita ya uabna akum dan anak-anak kalian wanisa anak wanisa akum istri kami dan istri kalian waanfusanah waanfusahum diri kami dan diri kalian tomana btahil kemudian kita melakukan mubahalah panjalkan laknat Allahi al-kadzibin agar Allah menurunkan laknatnya kepada orang-orang yang berbohong. Nah, ini. Ini muhbahalah. Jadi ayat ini berbicara setelah perdebatan panjang tentang Isa al-Masih. Hujahnya adalah ketika mereka mengatakan bahwa Isa itu siapa bilang tidak layak disebut sebagai anak Allah, padahal dia punya ibu, tidak punya bapak. Jadi bapaknya siapa? Gitu. Al-Qur'an menceritakan perkara Isa itu itu lebih simple lebih sederhana dibanding dengan perkara Adam. Adam itu Isa punya ibu tidak punya ayah. Adam tidak punya ibu, tidak punya bapak. Gitu. Jadi kalau yang tidak punya bapak, punya ibu itu layak disebut sebagai anak Allah yang tidak punya bapak tidak punya ibu disebut apa itu itu nah itu buktinya tidak ada orang yang mengatakan Adam itu Allah atau anak Allah itu padahal jauh lebih dahsyat itu keberadaannya berbagai hujah itu kemudian disampaikan dan tetap saja mereka menolak ya maka akhir ya setelah mentok maka argumen yang paling pamungkas adalah mubahalah. Karena itu maka diajak. Yang diajak itu siapa? Allah tidak memulai dengan diri, tetapi memulai dengan anak, istri baru diri. Karena kalau sudah dibenturkan dengan anak, oh itu luar biasa. Ya. Seorang suami cecok Mentok-mentoknya aduh. Kasihan sama anak. Ini kan anak, -anak. Yang jadi yang menjadi pertimbangan gitu. Lebih baik mengalah daripada yang menjadi korban adalah anak. Betapa sayang orang tua terhadap anak itu luar biasa gitu. Nah, kemudian istri. Ya. Sama. Kecintaan seorang terhadap istri itu luar biasa gitu. Nah, baru kemudian mengajak diri. Karena kenapa ini, ini ketiga gitu? Karena seringkali kalau perkara tentang dirinya sendiri orang bisa nekat gitu kan? orang bisa nekat karena itu maka orang yang sendirian itu lebih memungkinkan nekat dibanding dengan orang yang sudah berkeluarga gitu. karena itu maka yang diajak adalah kita kumpulkan anak kita anak kalian istri kita istri kalian gitu. istri kami istri kalian diri kami diri kalian nabdakhir sekarang melakukan mubahal ya Laknat Allah diturunkan kepada orang-orang yang dolim, orang-orang ya, yang berbohong. Palam Wara'ahulika, ketika mereka melihat itu, kawalabakdul kau milih baktin, maka sebagian orang mengatakan kepada sebagian yang lain, wallahi, ya, demi Allah, lain bahal tuma dan nabiya layak qomin kum ainat tarfir. Ya. Kalau kalian itu memenuhi mubahlah Nabi ini, maka tidak akan tersisa dari kalian seorang pun. Pain darlikajna hulis silmi maka ketika itu mereka kemudian angkat tangan, hitan menyerah. Wabdarul jizya ta'andiyadin wahum sawhirun mereka kemudian ya menyerahkan membayar jizyah dalam keadaan rendah ya dalam keadaan hina padarabah alaihim maka kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ya delegasi najran atau najran itu surani najran membayar diza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atsahum abu ubaidah bin al-jarrah aminan Rasul kemudian mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai amin ya sebagai orang yang bertugas untuk mengumpulkan apa jezah dari Najran ya jadi hadir rahimahumullah ini adalah apa akhir dari perjalanan perdebatan panjang antara Nabi dengan delegasi Najran ya pada akhirnya ketika mereka menolak untuk melakukan mubahala itu mereka Ya, apa, tahu bertau persis kebenaran Nabi saw. Mereka tahu persis tentang kebohongan diri mereka sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menerima ya, untuk tunduk kepada Rasulullah saw. Dan itu dengan cara memberikan cissyah. Uh, Wa ya. mishtu hadal makna ya, awqari bun minhu. Makna ini itu dekat dengan Qaulallahi ta'ala linabiyhi firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabina kepada nabinya an yaqula lil untuk ketika rasul diminta Allah diperintah Allah untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik qul minkat qul man kana katakanlah siapa orang yang ada di dalam kesesatan maka Allah yang Maha Rahman atau Ar-Rahman ini akan semakin memberikan kesesatan itu. Aiman kana fid minna wa minkum siapa yang sesat di antara kami dan kalian, fazadahullahu mimma wa maka Allah akan menambahkan kesesatan yang ada di dalam dirinya. Wa maddalahu memanjangkannya wastadrajahu dan memberikan istidraj, ya. Kama saya ditakriruhu fi mawdi'ihi dan seperti yang akan dibahas pada tempatnya insyaallah ta'ala wakut pusiratil ahyatu bittamanil mauta dunat ta'arud dilmubahalati wal awal awal awla Nah ini ayat ini terkadang dipahami sebagai permintaan kematian dan tidak dalam arti mubahala tetapi tentang mubahala itu dipahami sebagai mubahala itu lebih utama ya. Jadi hadir rahimahumullah Ini kasusnya lengkap di dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah terkait dengan apa, Dialog dengan orang-orang Yahudi Perdebatan dengan orang Yahudi Perdebatan dengan orang-orang Nasrani Dan perdebatan dengan orang-orang musyrik ya. Intinya adalah Pembicaraan tentang kematian, pembicaraan tentang sesuatu yang bisa menyengsarakan, permintaan tentang sesuatu yang bisa menyengsarakan untuk diri dan untuk keluarganya itu adalah menjadi sebuah akhir dari sebuah perdebatan yang tidak berujung. gitu. Wasumiat hadhi al-mubahlah tu tamannian dan mubahlah di sini disebut sebagai tamanni lianna kullah muhakin ya wadu lau ahlak Allahul al mubtila almunadiralahu. Karena setiap yang benar dia menginginkan agar Allah menghancurkan orang yang melakukan kebatilan yang menjadi lawan dari perdebatannya wala siya fi dhalika hujjatun lahu fi bayan haqqihi wa apalagi kalau dalam hal itu menjadi hujjah baginya untuk menjelaskan tentang kebenaran dan apa posisinya wa kanatil mubahalahatu bil mauti dan mubahalah itu dengan kematian di anna al hayata azizatun karena hidup bagi mereka itu adalah perkara yang sangat apa bernilai azimatun <coughs> ada sesuatu yang besar lima ya'lamuna ya min su'i ma'alihim min ba'dil mauti karena mereka tahu tentang akibat dari akhir perjalanan buruk setelah kematian mereka ya. Jadi jihadin rahmakumullah itu yang pertama ya, itu yang pertama yang kedua adalah Hirsuhum 'ala tulil umuri Ya, keinginan kuat mereka, obsesi mereka untuk panjang umur. Walihatakwalatallah oleh karena itu Allah berfirman walaniyatamannuhu abadan. Mereka tidak akan pernah memintanya untuk selama-lamanya bimakoddamatahidhim. Karena apa yang telah mereka perbuat atau diperbuat oleh tangan mereka. Wallahu alimun bid-dhalimin wa Allahu maha tahu tentang orang-orang yang zalim wa la tajidannahum dan engkau akan mendapati mereka ahrasan nasi ala hayat adalah orang-orang yang paling ya menginginkan kematian. Akhra ala tulil umri yaitu menginginkan panjang umur. Lima yang alamuna min ma'alihim as-sayyi Karena mereka tahu tentang perjalanan atau akhir perjalanan buruk mereka. Wah akibatumaindalahil khasirah dan akibat mereka di sisi Allah itu yang akan kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang rugi. Li an nadunya sejenul mukmini karena dunia itu penjara orang mukmin. Wajanatul kafiri dan surganya orang-orang kafir. Bahumu yawaduna lauta akhiran makomil akhirati bikul lima amkanahum maka mereka menginginkan agar mereka itu terakhir atau apa uh, tidak segera untuk sampai ke negeri akhirat dengan setiap perkara yang memungkinkan melakukan itu wama yuhadiruna minhu waqiyun bihimlamu halata meskipun apa yang mereka tidak inginkan itu akan terjadi ya pasti akan terjadi hatta wahum akrosuminal musrikin aladinala kita balahum sampai keinginan atau obsesi untuk panjang umur itu itu lebih besar ya pada diri orang-orang Yahudi dibanding dengan orang-orang musyrik yang tidak punya kitab Rauh ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Abbasin dari Abu Abbas waminal ladina ashroku dan dari orang-orang musyrik kawala al aajimu artinya adalah al aajim orang-orang ajam orang-orang asing selain bang Israel wakada rawahu al Hakim pustadrokih demikian dikatakan al Hakim dalam mustadraknya wakawala sahihun al shartima wadamuqrijahu dan ini adalah Hadis sohie menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim, meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak menuliskannya di dalam kitab sohie nya. Wakola Mujahid Mujahid mengatakan, yawadu ahadum la wa yu'ammaru alfasana. Mujahid mengatakan bahawa salah seorang mereka itu menginginkan untuk mendapatkan usia seribu tahun, kala habbat ilaihi mulkati atau tulal umuri. Mujahid mengatakan bahwa Kesalahan-kesalahan telah membuat mereka Mencintai untuk Atau menginginkan untuk hidup Panjang ya. rahimah, Ini perkara yang kedua Tentang keinginan Obsesi untuk panjang umur ya, Untuk panjang umur Kenapa menginginkan panjang umur Karena Menganggap bahwa kehidupan itu adalah kehidupan dunia. Jadi yang di sini yang disebutkan menginginkan panjang umur itu ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok ahlul kitab, yang kedua adalah kelompok musyrik. Kenapa ahlul kitab ya seperti yahudi itu menginginkan panjang umur? Karena mereka tahu perilaku mereka buruk. Mereka menyalahi kebenaran-kebenaran yang mereka tahu itu sebagai sesuatu yang pasti, ya perkara yang benar. Ya. Karena itu maka mereka hanya akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia saja. Akhirat itu pasti. Mereka wala roa'u makwa'idahum minanar, ituan. Mereka tahu ya tempat duduk mereka di dalam api neraka, karena itu maka mana mungkin ya orang yang tahu bahwa di akhirat kelak akan masuk neraka, dia menginginkan kematian itu, karena itu maka yang mereka inginkan adalah panjang umur karena kehidupan itu kehidupan dunia kenapa orang-orang musyrik menginginkan hidup panjang itu, karena banyak umumnya mereka meskipun terkadang mengakui tentang adanya negeri akhirat tetapi hakikatnya ya mereka itu memiliki satu persepsi yang salah bahwa setelah kematian itu adalah kesengsaraan. Gitu kan Setelah kematian itu kesengsaraan. Ya, atau apa, eh, nah maksud saya adalah persepsi yang salah gitu kan. Ini persepsi yang salah dalam arti apa, uh, secara keseluruhan itu adalah uh, apa, uh, bukan begitu, bukan hanya setelah kematian itu hanya ada kesengsaraan tetapi kesengsaraan tentu saja bagi orang-orang yang berbuat dolim kebaikan bagi orang-orang yang berbuat apa, uh, baik gitu nah tetapi umumnya mereka menyadari bahwa setelah kematian adalah kesengsaraan itu gitu itulah yang kemudian membuat ya uh, apa uh, dalam apa dalam sejarah tentang Mesir kuno itu itu lukisan lukisannya bagus-bagus itu menggambarkan tentang kematian itu, itu. Ya, jadi setelah kematian itu itu ada akan ada hisap ya akan ada apa akan ada penghitungan dan ketika penghitungan itu uh, serigala cekal itu sudah apa mengangak gitu. Jadi hati orang yang sedang di apa di hisab itu itu kemudian siap untuk diterkam ya. Dan orang yang hatinya itu lebih berat daripada bulu ayam gitu. Jadi mereka itu hisapnya adalah hati ditimbang dengan bulu ayam. Itu, kenapa bulu ayam? Gitu. Karena bulu ayam itu adalah persepsi yang paling ringan. Ya, kenapa hati? Karena yang akan dipertanggungjawabkan menurut mereka di hadapan Tuhan itu adalah hati. Karena itu maka ketika proses pemumian itu seluruh anggota dalam organ dalam tubuh manusia itu dikeluarkan, ya. usus dikeluarkan, itu nah kecuali hati hati itu tidak termasuk yang dikeluarkan kenapa tidak dikeluarkan karena itulah yang akan ditimpang nanti ya jadi kalau orang itu baik maka hati itu akan menjadi ringan bahkan nanti lebih ringan daripada bulu ayam itu ketika dia adalah orang jahat maka hati itu tidak diproses menjadi ringan dia akan lebih berat daripada bulu ayam dan ketika lebih berat daripada bulu ayam itu itu jagal itu serigala yang akan mengetahnya maka kehidupan neraka itu adalah di dalam perut serigala itu tapi siapa yang hatinya itu lebih ringan maka situ akan masuk ke dalam surga dan mereka menyebut itu dewa ra itu sudah menunggu gitu. Nah ini ini persepsi orang-orang musyrik ya dulu ya setiap agama itu memiliki persepsi tentang itu ya memiliki persepsi tentang itu. Tetapi ketika kehidupan ini memang tidak didukung, ah mereka tidak memiliki perangkat untuk membuat hidup mereka itu menjadi baik, pada akhirnya mereka sadar diri bahwa hidup mereka itu akan sengsara itu ya. Inna hadin nahmuakum Allah. Ini yang paling penting adalah bahwa ketidakimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidup ini menjadi seolah-olah bebas sekali. Itulah yang kemudian disebut dengan kehidupan yang permisif gitu. Dulu orang-orang manusia-manusia Eropa abad kebangkitan itu mengapa? Itu karya-karya sastra lukis dan apa hat mereka itu sebenikan pulga ini e, kalau masuk patikan itu luar biasa itu sampai Yesus saja itu yang tertutup hanya bagian pentingnya saja telanjang Yesus itu Yesus itu <luluh> luar biasa itu yang apa yang yang tertutup rapi itu hanya Bunda Maria itu hanya Bunda Maria jadi karya-karya patungnya itu gitu nah kenapa itu apa begitu itu karena ternyata rahasianya kata Wilduran adalah karena mereka tergerus keyakinan mereka tentang surga dan tentang neraka ya Karena itu mereka mengatakan kalau surga dan neraka itu tidak ada, maka mari nikmati hidup ini. Gitu. Mari nikmati hidup. Nah, ini kan hidup yang hedonis, hidup yang permisif, gitu. Dan itulah yang membuat kemudian mengapa pada abad kebangkitan itu yang paling bejat ya, itu Roma, Itali ya. kemudian Paris, kemudian Spanyol itu di awal-awal itu uh, apa Martin Luther ketika 1511 tahun 1511 itu berkunjung ke Roma dia mengatakan ya yeah, uh, jika neraka itu ada maka Roma itu dibangun di atas api neraka <laughs> itu saking bejatnya itu kenapa begitu ini ini karena pergeseran keyakinan tentang Sorga dan tentang neraka itu menjadi pudar gitu. Nah, jadi uh, apa uh, ketika komitmen beragama itu hilang, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah kemerosotan akhlak gitu. Karena itu maka hadirin rahimakallah. Ya, kita hari-hari ini menghadapi tantangan yang sangat berat ya. Dari tantangan teknologi gitu akhir-akhir ini Pokemon misalnya game-nya. Kemudian ya sebenarnya saya itu anak ketika apa memperbaiki PSP itu enggak tahu ya. Permainan-permainan game itu kan enggak tahu gitu. Yang tahu itu kan kalau diikuti dari awal main sampai akhir gitu. Tiba-tiba <tuh> anak itu kata "Bi ini parah banget nih, parah banget waktu. Pada permainannya permainan ini, permainan bola gitu. Saya menganggap bahwa ketika bola itu permainan bola kan permainan yang aman dari hal-hal ya, yang bersifat ya, porno gitu. Ternyata dia memperlihatkan memang apa tidak wajar gitu, jadi perempuan yang tidak memakai apa busana kemudian megang bola gitu dia bilang, eh, bi, ini parah banget, bi, parah banget, ini sih padahal yang cerita itu, ya Allah, itu berarti benar kita, jadi permainan game itu sekarang itu memang dijadikan alat untuk merusak akhlak anak-anak kita itu, dulu Bu Eli Rasman itu membahas panjang tentang masalah ini dan ternyata ternyata benar gitu, nah sementara kita Anak zaman sekarang kalau tidak main game nah ini ini bermasalah gitu. Nah, ini yang maksud saya adalah bahwa kita menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat ya, apalagi untuk anak-anak kita di zaman ini. Kita nah apa yang bisa membuat mereka itu e, bertahan di dalam menjaga kebaikan-kebaikan akhlak mereka? Satu-satunya ya Uh, apa uh, praisai yang bisa membuat mereka itu tetap di dalam kebaikan-kebaikan akhlak mereka adalah kalau ada iman ya kalau ada iman iman tergerus sudah itu tablas ya tidak ada yang bisa menjaga anak-anak ya, kita nah jadi hadirlah makmula itu yang sangat penting ya uh, Barakat terakhir adalah Warwah Muhammad bin Ishaq bin Abbas, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa ma huwa bimuzahzihim min Padahal, kalaupun diberi usia 10 apa 1000 tahun, itu tidak akan membuat mereka bebas dari Adab Allah. Ai e, wa ma Itu artinya eh, tidak akan diselamatkan dari adab Wa dzalika annal musyrika, bahwa seorang musyrik Layar cubaan bang dan mauti mereka tidak menghendaki adanya kebangkitan setelah kematian. Pawuyheb butulalhayati maka dia akan mencintai kehidupan yang panjang. Wanal Yahudi bahwa seorang Yahudi kota ya, Arab Muhammad al-Quratim al-Hizzi, dia juga mengetahui kehinaan yang akan diperolehnya kelak di hari kiamat. Wa madi amaindhum alainmi dan disebabkan karena menyanyiakan ilmu yang ada di dalam dirinya yaitu tentang kebenaran Nabi Muhammad dan risalah akhir zaman waqwala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam pihadil ayah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan tentang ayat ini Yahudun ahrasu alal hayati min haula Yahudi itu lebih terobsesi untuk panjang apa panjang umur hidup panjang dibanding dengan orang-orang musyrik Wakadwa dahaula ilau yuamaru ahluhum alfasanatin salah seorang di antara mereka menginginkan untuk ya hidup seribu tahun ya mirip dengan aku ingin hidup seribu tahun lagi waleysabi muhzah zihim dalahadabi lau umir meskipun kalau diberi usia sepuluh, ya, seribu tahun itu maka dia tidak akan bebas dari adab Allah tamannah umro iblis lam yanfa'ahu idh kana kafiran sebagaimana umur iblis tidak bermanfaat ya, karena dia kafir ya. wallahu basirun bima ya'malun ya Allah maha tahu tentang apa yang mereka perbuat ayah khabirun basirun bima ya'malu ya ibaduhu min khairin wa syardin Allah maha tahu, maha melihat tentang apa yang diperbuat oleh hambanya dalam bentuk kebaikan dan keburukan wa sayyujazi kulla amilin bi'amalihi dan Allah akan membalas setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya Jadi hadirin rahimahumullah ya pelajaran terakhir ya dari ketiga ayat ini adalah bahwa ketika usia itu tidak dipergunakan untuk melakukan amal soleh maka sepanjang apapun usia yang dianugerahkan Allah kepadanya itu tidak akan membuat dia bebas dari azabnya ya. E, e, karena pada akhirnya akan mati ya. Nuh alis salam ketika dia mendapatkan usia yang sangat panjang lebih dari seribu tahun ya walau alam di dalam Al-Quran kan disebutkan Nuh itu 900 berdakwah 950 tahun tapi itu usia dakwah. Usia dakwah. Saya pernah membaca itu Nabi Nuh alaihi salam diutus pada usia 100 tahun. 100 tahun ditambah 950. 950. 1050. Usia setelah banjir bandang setelah apa taufan itu 200 tahun. Yang 200 tahun itu kan menghadapi kaumnya yang sudah beriman semua gitu Jadi usianya adalah 1250 tahun di beta. 1250 tahun. Ya. Riwayat yang sahih tentang apa yang terjadi dialog yang terjadi antara Nuh alaihi dengan Malakul maut. Malakul maut datang, kemudian dia bertanya Nuh tahu bahwa dia adalah malakul maut, ya. kemudian malakul maut bertanya, ya, coba apa yang engkau rasakan ya, setelah Allah memberikan usia panjang pada engkau? Apa jawaban Nuh alis jawapan apa? Jawapan Nuh alis salam. Saya merasa seolah baru saja memasuki rumah dari pintu depan, sekarang harus keluar dari pintu belakang gitu. Jadi 1250 tahun itu itu mirip dengan masuk ke rumah dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Tidak terasa memang. Coba kita rasakan ya. Semua kita sudah 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Coba apa yang kita rasakan perjalanan apa panjang itu. Kita tidak merasakan apa-apa kan? Ya, memang kita ketika menjalani seolah-olah itu perjalanan panjang gituan. Tapi setelah itu sudah tidak terasa lagi perjalanan panjang itu. Yang terasa adalah eh, perasaan baru kemarin deh gitu. Itu, nah, karena itu maka seringkali anak-anak kita itu menjadi pengingat kita. Ya, kan kita menjalani hidup ini nggak terasa gituan. Tahu-tahu anak sudah gede-gede. Itu, nah ini anak itu pengingat kita gituan. <laughs> ingat kita, bahwa kita itu sudah tidak lagi muda, bahwa kita lagi itu, nah jadi adzim rahimahkumullah ya, jika usia itu tidak dipergunakan untuk melakukan takrub kepada Allah maka sepanjang apapun dia tidak akan membuatnya terbebas dari azab persis seperti usia iblis la'anatullah ya'alaihim ya. iblis dikasih oleh Allah, ya, kesempatan untuk hidup ya dari mulai Adam sampai akhir zaman itu tidak akan mati. Ya, tapi apakah ia akan terbebas dari adab Allah? Pada akhirnya dia juga akan mati, gitu. Dan kemudian dia mendapatkan adab yang kekal di dalam terakat. Ya. Nah, karena itu maka hadis Nur ayat ini memberikan paharan penting bagi kita. Yang penting dari usia ini adalah bagaimana kita mempergunakannya untuk melakukan takrub kepada Allah. Kita jadikan ia sebagai wahana di mana kita berprestasi di dalam hidup ini Dalam bidang-bidang masing-masing Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita berikan manfaatnya kepada orang lain Mari kita optimalkan di dalam hal ini Karena di sisi Allah pada akhirnya tidak digantungkan pada panjang pendek usia seseorang Imam annawawi coba Imam Nawawi itu berapa usianya 42 hanya 42 tahun siapa yang tidak kenal imam Nawawi itu bayangkan itu di akhirat hanya 42 kita kita udah berapa tahun ini melebihi usia Imam Nawawi itu nah masalahnya apa yang sudah kita perbuat 42 tahun bukan persoalan panjang pendeknya tetapi prestasinya itu untuk kemanusiaan, untuk umat manusia, untuk umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari? Yang kita bayangkan Apa yang dilakukan oleh Ibnu Kathir misalnya? Jangan jauh-jauh lah, Ibnu Kathir. Kira-kira dari apa yang sedang kita obrolkan setiap sabtu ini, ini yang kita bayangkan adalah argonya itu untuk Ibnu Kathir. Padahal Ibnu Kathir tidak kenal kita, gituan. Ya berpikir pun tidak mungkin gitu tapi setiap umat ini ketika mengkaji ayat-ayat Allah dengan membaca tafsirnya kemudian akan sampai pahalanya kepada Ibnu Kafir yang telah menuliskannya, ini kan luar biasa nah ini adalah yang harus menjawab sesi kita bukan panjang dan pendeknya tetapi keberkahan di dalam hidup ini keberkahan artinya adalah sesuatu yang sedikit ya, tetapi memiliki makna yang besar, memiliki manfaat yang besar Apalagi sesuatu yang besar, memiliki makna yang manfaat yang lebih besar lagi. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma barik lana fi amarina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi auqahatina. Allahumma barik lana fi zauzahatina. Allahumma barik lana fi zurriyatina, fi banatina. Wa ahuudak wa uladina robbana. Tapi bapa ibu ibu semua, ya mungkin hari ini tidak ada tanggungjawab ya. Itu mohon maaf. Harus melakukan perjalanan. Doanya mudah mudahan perjalanan-perjalanan yang lancar. Baik Insya Allah nanti kita akan kembali bertemu di Sabtu yang akan datang Insya Allah. Kita tutup dengan doa khafaratul Majlis Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>